berkata wabarakatuh. Berkata wabarakatuh. Bersama New Morata Official kita coba cover sebuah lagu Channel karya Bandar. Channel, Channel yang terbaru. Oke. New Morata Official. official. Oke. Okay. Sebuah lagu Tebang Jawa सिद्धी फुरबण से ओिरा रेडी साफिराकू म iki